Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla quwata illa billah amma ba'ad Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Kita telah membaca empat ayat pertama dari surat An-Nas sebagaimana yang kita ketahui ini adalah surat yang agung yang mana di dalamnya ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berlindung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang lalu saya membawa beberapa dalil yang tujuannya untuk menguatkan ya, Tentang permasalahan Al-Istihadah Meminta perlindungan itu Termasuk dari Ibadah Yang hanya boleh diberikan kepada Allah Kutabah Rukawa Ta'ala Dan Di antara dalil yang saya bawakan Ini sebagai ralat ya Sebagai ralat Dari kekeliruan yang kemarin Saya bawakan adalah Dalil saya membawakan firman Allah Tabaraka ya, wa taala ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ini adalah dalil dari isti'anah, dalil dari meminta pertolongan. Ya. Isti'anah dan isti'adah ini adalah dua ibadah kepada Allah Tabaraka Ya isti'anah sebagaimana dalil dari hadis yang mana Rasulullah s.a.w. mengatakan Ida sa'alta fas'illah wa idza ista'anta fasta'in billah apabila engkau minta maka mintalah kepada Allah dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah dan juga firman Allah tabaraka wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan ya, Agar jangan sampai tercampur Ini adalah dalil istianah Yang mana istianah itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Apabila seseorang ingin meminta pertolongan Yang pertolongan itu sifatnya hanya Allah yang mampu Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya misalnya ada keluarganya yang sakit atau dia sakit, dia butuh pertolongan. Nah, kita tahu bahwasanya yang menyembuhkan sakit itu adalah Allah Tabarokah wa ta Atau dia ingin ya agar Allah Subhanahu wa taala menolong dia dari kesulitannya ya, dari himpitan hidup ya, maka dari situ hendaknya dia hanya meminta kepada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mimbab asyai bisyai yuzkar ya 6 istilah asyai bisyai yuzkar itu adalah satu istilah misalnya kita sedang membicarakan satu perkara lalu ada faedah lain gitu yang tidak terkait dengan pembahasan maka para ulama biasa menambahkan faedah 6 menambahkan faedah walaupun bukan itu pembahasannya iya pada kalimat kana budu wa kana stain ini yang perlu diperhatikan bahwasanya iya di sini dia bertasydid Ya, sehingga bagi siapa yang membacanya Maka hendaknya dia um, menampakkan tashidid pada kata tersebut ya, Sehingga Iyakanabudu wa iya ganas ta'in Sebagaimana kaidah pada ilmu tajwid ya. Nah ilmu tajwid itu juga penting Salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama kita I. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Naam, pembahasan kita adalah al-isti'adzah. Meminta perlindungan. Kalau isti'anah tadi apa? Meminta pertolongan. Kalau isti'adah meminta perlin, perlindungan. Iya. Kalau istighatsah meminta ban, bantuan. Iya, ini adalah tiga nama yang mungkin pernah atau sering kita dengar. Sehingga barakallahu fikum kita harus tahu tentang enam permasalahan ini satu persatu Allah kutabah wa ta'ala Berfirman di dalam surat jin Ayat yang ke-6 Ya surat jin ayat yang ke-6 Ini berkisah tentang Ya sekelompok jin yang masuk Islam Yang mendengar bacaan Quran Lalu kemudian akhirnya mereka masuk Islam Mereka bercerita Tentang kisah ketika mereka kafir kata mereka wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa dan sesungguhnya nyata ada dari sekelompok laki-laki dari kalangan manusia ya'uduna yang mereka meminta perlindungan kepada sekelompok orang dari kalangan jin fazaduhum ruhaqa sehingga mereka menambah ketakutan kepada mereka. Iya. Fazaduhum ruhaqa ini ada dua makna. Satu maknanya adalah ketika manusia meminta perlindungannya kepada jin, maka jin itu pun menambah sombong. Manusia itu menambah jin itu kesombongan. Iya. Makna yang kedua, ya ketika laki-laki dari kalangan manusia itu meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu pun menambah ketakutan kepada manusia tersebut. Ya. Ini barakallahu fikum ya, menunjukkan adanya ya kenyataan seperti ini. Ada dari kalangan manusia yang ketika mereka takut, mereka butuh perlindungan, maka minta perlindungan yang kepada kalangan jin. Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Al Hasan Al basri rahimahullahu taala, dulu mereka, ya, apabila mereka masuk ke dalam satu tempat, masuk ke dalam satu lembah, mereka akan berdoa. Ya, auzu bi rabbi hadhal wadi min syarri sufaha qaumihi," kata mereka, orang orang musyrikin dulu itu. Ya, mereka mengatakan aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kejelekan orang-orang yang bodoh dari kaumnya. Ini 6 na kisah. Nah, orang-orang dahulu, orang-orang ya, ketika mereka terjatuh kesyirikan ya, ketika meminta perlindungan kepada ya. Adapun Islam ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat ya Khaulah binti Hakim dia mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu Aku mendengar Rasulullah SAW alaihi berkata. Manazala manzilan barang siapa yang hinggap atau hing afwan saya Allah barang siapa yang singgah di satu tempat. Faqala kemudian dia berdoa. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq dia berdoa aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini menunjukkan bolehnya seseorang berdoa bertawassul dengan sifat-sifat al Allah. Allah tersifati dengan sifat kalam, berbicara, berbicara. Maka di dalam doa ini, barakallahu fikum, ya, Rasulullah mengajarkan untuk berlindung ya kepada kalimat Allah yang sempur sempurna. Menunjukkan Allah tersifati dengan sifat al-kalam. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarrima khalaq. Dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Barang siapa yang berdoa seperti ini kata beliau. alaihi wasallam, Lam yadurhu shay'an. Lam yadurhu shay'un. Tidak akan ada yang memudaratkan dia satu apapun. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini. Maka tidak akan ada satu apapun yang memudaratkan dia. Hata yarhala min manzilihi dalik hingga dia pindah dari tempat itu. Ya, jadi ini adab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam etika, ya, tata cara ketika dia hingga singgah di satu tempat. Misalnya kehujanan, ya, dia singgah di rumah kosong misalnya, atau dia misalnya Barokatuh Salam baru pindah satu tempat beli rumah misalnya dia masuk maka disunahkan untuk dia berdoa dengan doa ini. Aaudzubillahi min syarri ma Rasulullah mengatakan tidak akan memudaratkan dia satu apapun hingga dia pindah dari tempatnya itu. Ih. muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kita melihat bagaimana indahnya Islam. Islam mengajarkan kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, ketika ingin kita untuk menggantungkan hati kita, mengharapkan, ya, satu manfaat, ya, maka Islam mengajarkan agar meminta kepada tempatnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mampu untuk memberi ketenangan kepada diri seorang hamba, untuk memberi keamanan pada diri seorang hamba, maka Allah menginginkan agar hal itu diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya, yang orang musyrik, mereka ketika naam barakallahu fikum takut karena dia tidak tahu ilmunya. Maka mintanya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada makhluk yang lem, lemah. Ya. Kita lanjutkan. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kul katakan wahai nabi a'udhu bi rabbil a'udhu bi rabbil nas aku berlindung kepada robnya Manusia. Malikin nas Raja manusia Ilahin nas Sesembahan manusia Min syarril waswasil khannas Kita berlindung dari apa? Berlindung Min syarril waswasil khannas Dari kejelekan waswas al khannas apa maknanya? Min ada syaitan Alladhi waswisu Indal goflah Dari gangguan syaitan Yang dia memberikan waswasah ya, Ketika seseorang Dalam kondisi goflah Lalai Dan syaitan itu biasa Sembunyi ketika Allah disebut Ketika Allah disebut, disebut Dia akan lari tapi ketika manusia sudah lupa, lalai dengan urusan-urusan dunianya, maka biasa syaitan datang kembali kepada hamba tersebut. Hmm. Ya. Allahu yuwaswisu fi sudurinas, yang mana Dia memberikan waswasah ke dada manusia. Allah diyabuthu syarro Wasyukuka fi sudurin nas mananya yaitu yang dia menyebarkan kejelekan, menyebarkan keraguan-keraguan di dada manusia. Jadi perhatian, perhatikan bahwasanya Shelton ya menyebarkan, meniup, ya menghembuskan kepada seorang mukmin segala macam kejelekan. Dan segala macam keraguan ya Dalam hal ini adalah Keraguan di dalam agama Maka perhatikanlah Musuh kita ternyata banyak Jiwa kita sendiri Jiwa kita sendiri Allah mengatakan apa? Inna nafsa La amma rotun bisu Sesungguhnya jiwa ini Benar-benar memerintahkan kepada keje, Kejelekan Jiwa Manusia memerintahkan kepada kejar kejelekan. Ditambah apa? Ditambah kemarin. Sebagaimana di hadis Rasulullah SAW yang Allah mengutus kepada setiap makhluk, setiap manusia seorang koh korin jin yang akan menghembuskan kepada dia, mengajak kepada dia kepada kejar kejelekan. Dan jin ini akan terus mengikuti seorang hamba. Lihat musuh kita Barokallahu fiqol. Sudah jiwa ini musuh Apabila tidak kita tundukkan Ditambah lagi Khurin yang selalu berusaha Mengajak kejelekan kepada kita Sehingga dari sini kita melihat Betapa butuhnya kita terhadap Surat Anas An ini iya. Kita berlindung kepada Allah Dari segala macam kejelekan Termasuk di dalamnya Adalah kejelekan syaitan Yang terus menghembuskan kepada kita Segala macam kejelekan kejelekan. Ya, tata Allah taala ta minal jinnati wan Siapa yang menghembuskan kejelekan tersebut? Min syayatinil jinni wal ins, dari setan kalangan jin dan juga dari setan kalangan manu, manusia. Ya, karena setan itu barakallahu fikum, adalah satu sifat yang sifat kejelekan. Dan dia ada pada diri jin, maka dia setan dari kalangan Jin, ada juga dari kalangan Manu, manusia Tambah lagi musuh kita Eh, sudah ada dari kalangan jin Ada pula seoton Dari kalangan Manu, manusia Yang itu semua Menginginkan dari kita Untuk melakukan keje Kejelekan, baik kejelekan Yang sifatnya maksiat Dan yang lebih buruk lagi Dari itu adalah kejelekan Yang sifatnya Syubuhan apa syubuhat? Syubuhat itu adalah perkara rancu Dalam agama iya. Dan dikatakan oleh para ulama Jinat iblis itu Menghantui Mengganggu anak Adam Dari dua jalan Dan mereka tidak peduli di, Dari mana jalan dua jalan ini Yang manusia lalu kemudian tersesat Tergelincir Jatuh ke dalam kubang dosa Apakah dari syahwat ataupun dari syub, syubuhat syahwat itu adalah maksiat-maksiat yang sudah diketahui oleh kita oleh manusia seperti mencuri seperti berzina seperti minum homer ya adapun syahwat adapun syubuhat Barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang asalnya kebatilan tetapi dibungkus <tuh> seolah-olah dia adalah kebe kebenaran yang dia asalnya bukan agama, lalu dibungkus seolah-olah itu adalah aga, agama. Ada tidak? Nah, kalau kita mau membuktikannya ternyata ada. Ya. Barakallahu fikum. Al-Quran, satu contoh ya, memerintahkan untuk kita memuliakan keluarga nah, Nabi. Hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam, juga memerintahkan kita untuk memuliakan keluarga Nabi. Ada sebagian orang yang kemudian barokallahu fikum. Karena dengkinya dia terhadap Islam. Dengkinya dia terhadap naam, kemajuan Islam dan kaum muslimin. Mereka menghancurkan umat Islam dari sisi ini. Iya, Mengambil dalil-dalil kecintaan terhadap keluarga Nabi. Tapi tujuannya untuk menjatuhkan Para sahabat yang bukan dari Keluarga Nabi Sampai ada yang mereka Mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu gada Abu Hurairah itu pendus Pendusta Meninggalnya Nabi Tidak menyisakan dari para sahabat Melainkan sedikit sementara yang lain kafir Iya ada demikian Kemudian lebih parah dari itu Mereka mengatakan kalau istri-istri Nabi Bukanlah Keluargana Nabi Sehingga akhirnya dia mengatakan Inna allaha ya'murukum Antad bahu bakoroh Mereka bawakan dalam surat Al-Baqoroh Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian Untuk menyembelih sapi Betina Ahli tafsir mengatakan ini adalah Kisah pada zamannya Musa Ketika ada seseorang Yang dia membunuh ya Lalu kemudian mereka berhukum dan kemudian oleh Nabi ketika itu ditentukan bahwasannya mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Tetapi oleh orang-orang syiah dikatakan ini adalah ayat untuk memerintahkan membunuh Aisyah r.a. Ya demikian. Barakallahu fikum. Ya. Ada lagi Barakallahu fikum. Sangat banyak contohnya. Allahutabarokahu wa ta'ala. Ya. Memerintahkan untuk berjihad contohnya. Iya, yeah. nah jihad adalah satu syariat dari syariat-syariat Islam. Akan tapi Barakallahu fiqum ternyata terjadi. Nah penyimpangan dalam hal ini ada orang yang memahami jihad, lalu kemudian mereka memahaminya dengan makna mereka sendiri, yang akhirnya jihad itu kemudian dikembalikan untuk memerangi sesama kaum Muslimin. Terjadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hal itu. Ya, akan adanya orang-orang yang seperti ini. Sehingga ketika kita tahu barakallahu fiikum akan adanya kondisi seperti ini, ya, maka satu-satunya jalan keluar adalah mengembalikan agama kita sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kembali kepada Al-Qur'an kembali kepada sunnah rasulullah saw dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kalau tidak maka kita khawatir akan menafsirkan ayat menafsirkan hadis seperti orang-orang yang tadi kita ceritakan ada yang mereka kemudian mengkafirkan sahabat bahkan mengkafirkan istri nabi saw ya nah yang ini semua adalah masuk dalam kategori tadi shubuhan dan iblis iblis tidak peduli. Mana di antara anak Adam ini hamba Allah ini yang akan terjerumus? Apakah dari sisi syahwat menjadikan dia sebagai orang pendusta, uh, pendosa dengan zinanya, dengan mencurinya, dengan merampoknya, dengan homernya, dengan ribanya dan lain sebagainya? Ataukah dia masuk ke dalam pemahaman yang kedua? Kategori yang kedua. Dia merasa ada di atas satu agama ia ya, akan tetapi ternyata agama ini tidak seperti yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia pun menyimpang tanpa sah sadar ada yang seperti ini sehingga barakallahu fikum penting bagi kita untuk selalu meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini annas al-falak adalah dua surat yang kita dianjurkan untuk membacanya di setiap pagi dan juga di setiap so sore termasuk juga ketika hendak tidur yang insyaallah nanti akan kita bawakan dalil-dalilnya berjalan dengan taklim kita setelah ini insyaallah kapan saja kita disunahkan untuk membaca surat yang agung ini surat An-Nas dan surat, juga surat Al ya, insyaallah ini yang kita baca pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanallahumma bihamdik. Ashhadu allah ilah ilaa anta astagfirullah wa taufiilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.